Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia Wa diin Wa salatu wa salamu ala asrafi al-abiyai wal-mursalin Sayyidina wa habibina Wa syafi'ina wa kuhrati al-ibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam As-sadikil wa adil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrahli sadri Wa yassirli amari Ya Rabbal Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala, para sahabat-sahabat santri yang berbahagia, Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wataala dan Alhamdulillah sudah membawa perubahan. Kalau kemarin sebelum ngaji kita kasih motivasi tentang pentingnya menghidupkan tikir di pesantren dan Alhamdulillah bagi hari ini kita sudah mengawali dengan tikir dan untuk pagi hari ini sebelum kita ngaji. Kembali saya akan memberikan uh, sedikit pengingat tentang bagaimana rahasia-rahasia keberhasilan seorang santri. Kalimat ini adalah kalimat-kalimat abadi yang dirumuskan oleh para ulama dan sering diulang-ulang oleh para guru kita. Dan kita perlu terus mengingat rahasia-rahasia itu, bagaimana cara seorang itu bisa berhasil dalam belajar. Setelah itu nanti baru kita lanjutkan dengan mengkaji kitab hadis rutin kita. Dan semoga Allah memperkai waktu kita di pagi hari ini, amin Sebelumnya para sahabat-sahabat sekalian eh, Alhamdulillah Allah terus membukakan pintu-pintu kebaikan kepada eh, Darul Halif Dimudahkan urusannya dan ini menunjukkan insyaAllah Allah hidup Oleh karena itu mohon doa pada para jamaah-jamaah sekalian Semoga eh, rencana pembangunan dan perluasan pesantren Semoga eh, ada rencana besar yaitu akan membebaskan rumahnya Pak Fuad. Ini juga semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan yang kemarin rencana kedua semoga uh, di Darul Halim ini juga akan segera ada uh, apa kemarin TK ya TK dari kemarin dari bunda-bunda dari Malaysia. Kebetulan punya lembaga pendidikan TK yang uh, semungkin ada rencana kalau bisa mau yang di buah batu bisa dialihkan ke. Darul Halim Kalau bisa ini merupakan e, Awal siapa tahu Allah Membuka jalan itu untuk kebaikan semuanya. amin Dan karena itu mari kita baca surat Al-Fatihah Satu kali, semoga e, Menjadi keberkahan bersama Sebelum masalah ini nanti dirumuskan Di Yayasan Al-Fatihah <tuh> Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah surautan mustaqim surautan ladina rabbana ilmu ghayru ma'ruf Allahumma ibaha hada ya allah ilmu ka kafin hadhi ilmu ka kafin hadhi sual ikfini fatihati sualan wa karumuka kafin hadhil maqal akrimni bi fatihati maqalan allahumma ya ilahana ya allah hassil maqasidana hassil ma fi zumirina hassil ma fi zumirina hassil ma fi zumirina Mintakan kepada Allah dengan hati kita masing-masing untuk darul halim dengan rencana-rencananya. Amin. silakan Dan kita tutup dengan kalimat e, yang mustajab, yaitu kalau kita berdoa dengan menggunakan orang termiskin di antara dua ujungnya Madinah. Allahumma ma baina labataiha faqdur binna faqdi hawa wa ijdana Allahumma ma baina labataiha faqdur binna faqdi hawa wa ijdana Allahumma ma baina labataiha faqdur binna faqdi hawa wa ijdana Allahumma ya ilahana ya Allah natawassalu bika an tadziba da'watana bisuyuhir bisuyuhir ruka, wal atfalir radd bisuyuhir hukka wal atfalir radd Walbaha'i minrutta' Wa salihi a'malina Ya ilaha'na ya Allah Natawassalubika biha'ulah Antastajiba dakwatana Wa antuyassirah umurna Wa bibarakatihah dal yawm Wa bibarakatihah dal masjid Wa bibarakatihah dal syahr al syahr al mubarak Ya ilaha'na ya Allah Antastajiba wa antakudiah Wa ijadah bin hawaijid dunia Wa al-akhirah iya kalau itu ya kalau seperti itu sura dor musabih sura dor de nanantarain mudah itu mudah banget insyaallah semua bisa jadi nomor baik para sahabat saya ingin mengingatkan kembali tentang beberapa hal penting sebelum kita mengkaji kitab hadis yaitu perkara yang sudah sangat terkenal sekali dan sering diingatkan oleh para guru-guru kita yaitu apa yang ada dalam kitab ta'limul muta'allim tentang enam rahasia keberhasilan seorang yang belajar kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengkaji punya Allah Alalatanalul ilma illa bisittatin saumbi ka'an majmuha bi bayani Alalatanalul ilma illa bisittatin saumbi ka'an majmuha bi bayani Allah ingatlah la Tidak akan bisa diraih Ilmu Ilmu ini umum Ilmu ini umum Apapun ilmu terlebih lagi ketika kita Mengkaji ingin mempelajari Ilmu-ilmunya Allah ini Tidak bisa diraih Illa bisitatin kecuali Dengan enam perkara Artinya ketika ini syarat Berarti keenam-enamnya harus terwujud Sehingga kita bisa menghasilkan Hasil yang sempurna Sa umbi kaan majmu'iha bi bayani akan aku terangkan kepadamu bima suhi atas kumpulan-kumpulan enam perkara tersebut dengan penjelasanku. Enam perkara ini akan kita kaji sehingga kita belajar Dimanapun, kapanpun, kalau kita kita terapkan enam perkara ini insyaallah ilmu akan bisa kita raih. Tempat pendidikan banyak, fasilitas sehebat apapun, guru sehebat apapun, murid sehebat apapun Ketika tidak dipenuhi dengan Enam perkara ini tidak akan bisa Membuahkan ilmu yang Barokah, ini penting Yang pertama adalah Zaka'in Zaka'in Wa irsil wastiwarin Wa bulogadin Wa irsyatu ustadin Wa tuli zamani Itu sangat hafal semua ya Zaka'in Untuk belajar Yang pertama kali yang dibutuhkan Itu adalah Zaka Kecerdasan Cerdas ini modal utama Untuk mencari ilmu Tapi Kemudian timbul pertanyaan Ustaz Kecerdasan itu kan Berbeda-beda, IQ orang Berbeda-beda, tes IQ Ternyata saya ini IQ saya rendah Ini lebih tinggi Berarti nanti saya kalau sudah dari sononya ustaz ada bodoh dari sononya Kurang cerdas dari sananya Berarti saya gak berhasil nanti tidak Ternyata Ponsep langkah itu, kecerdasan itu dalam uh, Imam Ghazali menerangkan tentang bagaimana cara menciptakan kecerdasan Kecerdasan ini, ini penting Jadi sebenarnya kalau kita tidak cerdas, kemudian menjadi alasan, kemudian tidak mendapatkan ilmu Ini belum usaha yang maksimal, kenapa? Karena ternyata cerdas itu bisa diciptakan dengan tiga penopang, tiga hal ini yang pertama kata Imam Ghazali bagaimana menciptakan cerdas itu ikhlasun lillah memurnikan niat kita ketika kita mencari ilmu. Dimurnikan niatnya kita ngaji, kita belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu ta'alluma li ridhoillah. Ini niat yang diajarkan ulama ketika kita belajar saya niat belajar untuk mencari pertama kali rita Allah Apapun yang dipelajari Jadikan agama di atas semuanya Kita menjadi seorang sekolah perawat Apapun, jangan pernah niat untuk pertama kali cari kerja Itu dunia Jadi kamu gak dapat bagian akhirat Tapi jadikan niat yang pertama itu Saya niat belajar untuk mencari rita Allah Yang kedua, kata para ulama Niat yang benar itu wali izalatil jahli, menghilangkan kebodohan yang ketiga wali ihya idilillah, menghidupkan agama Allah itu niat pokok yang tidak boleh kita hilangkan, kalau kita melaku apa, melakukan mencari ilmu apapun kemudian kalau untuk masalah nanti saya diperawat atau di kedokteran, atau di Farmasi apa Baru situ nanti untuk apa Niat mempelajari ilmu ini Untuk apa Untuk kehidupan saya Bekal hidup dan membantu orang lain ini Letakkan di nomor sekian Ini penting Itu yang menjadi barokah Setiap langkah kita pahala Ini Hanya karena perbedaan niat saja Sama Nanti kamu juga keluar dua kerja sama Kerja tanpa diminta juga Akan diatur oleh Allah Subhanahu SWT Yang membedakan Niat seperti ini dengan niat yang lainnya Yang lainnya tadi kamu gak dapat pahala ya Dapat urusan dunia Untuk rizki dapat rizki Ini pentingnya meluruskan niat Ikhlasul niat Mengikhlaskan niat karena Allah Ini yang pertama Ini perlu diulang-ulang Apa itu? Motivasi semacam ini Yang kedua untuk menciptakan kecerdas, Ini adalah Hiluzat apahil luzzat itu bekalnya hak apa e, halalnya bekal yang dibawa dalam mencari ilmu kita mempelajari ilmunya Allah al-ilmu itu Nur ilmu itu cahaya jahayahus yakin itu walurullah ilayuh dari asli ilmunya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala salah satu penopang kemaksiatan itu adalah bagaimana kita Membebaskan diri kita agar tidak jatuh dalam maksiat itu dengan cara apa? Meng, apa? membekali diri kita dengan rizki yang halal Jadi bukan asal apapun dimakan, tapi berusaha ketika apa mengkonsumsi apapun lihat ini benar-benar halal atau tidak Halal itu banyak, halal dalam artian memang itu milik kita Atau halal memang ini dihalalkan oleh Allah Jadi dua, ini milik kita dan barang ini tidak dilarang oleh Allah kadang milik kita tapi diharamkan oleh Allah. Contoh kita punya kucing, kita sembelih. Makan. Kalau tidak? Nah, ini. Jadi ada penopangnya dua. Yakin ini adalah milik kita, yang kedua apa? Benar-benar dihalalkan oleh Allah. Ibnu Za. Disingkatnya yang ketiga yang menjadikan cerdas itu adalah doaul walidain. Doa kedua orang tua. Ini penting. Bagaimanapun doa mustajab itu adalah apa? kata Rasulullah Muhammad SAW Salah satu doa mustajab itu adalah doa baik atau buruknya Orang tua terhadap anaknya Doa baik atau doa buruk Nah ketika kita di pesantren Susah ngafalin atau susah belajar Ini kita perlu Yang kita kadang-kadang jangan-jangan kita apa? Kita koreksi lagi jangan-jangan bekal kita kurang halal Atau Doa dari orang tua kita Kadang-kadang orang tua sudah ngirim kita ke pesantren Atau belajar, tapi tidak didukung dengan doa Ustaz, nah kalau orang tua saya sudah meninggal semua Dua-duanya, siapa yang mendoakan saya? Nah ini Kalau masih orang tua tidak ada Mungkin keluarganya, kakaknya, adiknya Atau kakeknya, neneknya masih ada ini. Itu adalah Tiga konsep untuk apa, Meraih apa? Berbeda kecerdasan Gitu yang pertama, yang kedua, zakam wa irsin, kesemangatan. Kesemangatan. Para ulama mengatakan apa? Wa man talabal 'ulaa sahiral layali. Orang yang menginginkan mulia, mulia di mata Allah dan mulia di sisi manusia, itu sahiral layali, mereka banyak bergadang malam bukan untuk ngobrol ngalor ngidul tapi terkadang malam untuk apa untuk mutolak untuk belajar untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala enggak ada rumusnya orang di dunia ini mulia di mata Allah dan manusia kecuali orang, orang yang pasti dia ahli munajat kepada Allah di waktu malam itu pasti jangan pernah mimpi menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah dan manusia kalau kita enggak pernah tahajud Rasul itu mulai diperintahkan Allah wakil langsung tahajud kumpah albir suruh apa untuk kum melakukan berdiri salat malam Rasul kemudian melakukannya. Quran juga menyatakan apa? Wa min al-laili fa tahajja bihi lana fil tallak asa Lihat, asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmudan. Wa min al-laili fa tahajja dari waktu malam kamu bertahajjudlah kepada Allah. Na fil yaitu ibadah sunnah untukmu. Asa ayyiba asaka rabbuka maqama mahmuda dengan ibadah itu semoga Allah menjadikan kamu memiliki maqam atau posisi yang terpuji dipuji siapa mulia di mata Allah dan mulia di atas segala di mata manusia jadi jangan pernah mimpi menjadi orang mulia kalau kita ada mulia menurut Allah kalau mulia menurut manusia banyak ya mulia menurut Allah dan menurut manusia dua kecuali kamu memang melakukan ayat ini Wa man talabal ulama saharsairal layali. Orang yang mendekati mulia pasti dia banyak ee, tidak tidur malam untuk ibadah kepada Allah. Lihat semua orang-orang mulia mulai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang pasti dia ahli salat ma, malam. Gitu. Contohkan siapapun pasti ahli salat malam ini. Itu. Al-ihsan. Jadi kesemangatan lihat para ulama-ulama Imam Syafi'i lihat Imam Bukhari Imam Muslim berapa guru-guru mereka guru-guru mereka nggak cuma 100-200 orang ribuan orang pernah saya terangkan berkali-kali di sini berapa gurunya Imam Bukhari berapa gurunya Imam Muslim itu menunjukkan kalau gurunya sampai 3000 guru itu berarti berapa satu guru ngaji berapa kali kan begitu dan benar-benar ngaji ini apa benar-benar belajar ini penting ada alhirsu al sabr al kesemangatan Iya, dan semangat itu bukan terus ngaji tidur ya. Semangat itu bukan ngaji tidur. Halo. Berkuat lagi lagi satu lagi pada amol. Harus dilatih ya. Kalau perlu minum kopi ya. <guluh> ini mengingat terus harus dengan ulang-ulang apa itu bagaimana motivasi belajar ini Jadi apa sahirol al-hirsu Imam Nawawi lihat imam Nawawi bermain ketika beliau belajar tidak pernah memejamkan mata kecuali benar-benar ngantuk sekali makanya kalau santri-santri dulu saya disarang itu enggak boleh santri pakai bantal ya boleh pakai bantal Pakainya apa kalau tidur Kamu di nyari bantal nggak ada di sarang, karena santri nggak boleh pakai bantal. Ustadz nanti tidur udah sehat. Intinya mau tidur apa mau sehat, entah. <tik> <tik> Nyatanya sehat-sehat ya. Kenapa? Untuk mengurangi kebanyakan tidur. Sudah sini santrinya kalau kalau apa itu sudah pakai kasur pakai bantal. Di itu nggak ada kasur, itu nggak ada. Tanya santri sarang itu dia enggak ya, ada ada asuh enggak Langsung tidurnya pakai apa? Botol aqua. Kemudian ditaruh apa? Diganjel pakai apa? Kesajadah salat tidur. Jadi kalau bangun udah. Itu pun tidurnya itu gantian kan? Gantian kenapa? Pesantren sekian banyak satu kamar ukuran kecil gitu untuk 22 orang. dari tidur itu gantian. Nunggu kalau temannya bangun kencing ditempatin langsung. Tapi di situ akhirnya apa? Karena kondisi semacam itu menyemangati orang untuk apa? Untuk terus belajar. 24 jam itu kamu menyari orang belajar ada di sana. Dan itu terbentuk. Di sini Ustaz, dia ada bantalnya yang belikan juga Ustadz Purba. Nah, itu. Enggak apa-apa. Sini ada bantal enggak apa-apa, tapi tidak boleh kalau siang hari kalau sudah masuk pagi begini semua bantal, semua apa kasur harus ditumpuk, diikat. gak boleh dibuka kecuali jam 10 malam bisa seperti itu jadi kalau siang-siang jangan mengharapkan kembali ke kasur ini makanya putri ini tidur terus karena kasurnya ada dilipat ya kemarin pada ngaji siang tiduran Ustaz Oh ini problem dia nah, harus diwaspadai kalau perlu yang asrama putri dan peraturan nggak boleh menempati kasur kalau siang jadi biar belajar. Jadi kalau ngantuk malah duduk. Ini al-hirsu, ini kesemangatan ada. La wahirsin wa wastibarin. Harus sabar. Sabar macam-macam, sabar itu ada sabar yang banyak hal ya, sabar belajar. Jam sekian harus belajar, nanti sambung lagi ngaji pada bunda-bunda, nanti lagi ngaji Ustaz Asep lagi berapa jam, nanti berapa tantang lagi ngaji begini harus sabar. Harus ngehafal lagi Kalian itu di sistem seperti ini pelan-pelan, pelan-pelan Nanti akan merasakan seperti yang pernah saya rasakan Saya dulu pertama kali masak pesantai itu stres Kenapa? 24 jam ini gak pernah rasakan tidurnya Gak pernah merasakan tidurnya Sudah gitu masak sendiri lagi Sudah masak sendiri, saya dibodohin lagi Kenapa? Saya paling kecil satu rombongan Sehingga tiap pagi saya paling masak terus Satu tahun Jadi saya sekarang dapat berkahnya dibodohin sama mereka itu jadi kelompok masak saya itu tua-tua semua, teman-teman kakak saya. Saya dikumpulkan dengan orang tua-tua, saya masuk pesantren santrian, membalikan kelas 6 Ibn Tidak. Saya teman Sanawi, teman-teman SMP harus wajib masuk kelas 6. Saya masuk kelas 6. Teman masak saya, anak-anak kelas Aliyah, yang gede-gede, teman teman kakak saya. Ini terjadi. Tapi itu barokah, saya rasakan berkahnya. Setiap pagi mereka ngaji ikhiyat. Setiap ngaji ikhiyat, saya selesai belajar duluan saya kan, masak duluan saya itu setiap hari satu tahun tapi dapat berkahnya saya sudah anak kecil suruh masak sendiri makanya bisa sedikit sendiri gini. itu, baik eh, berkah sabar, sabar, sabar itu gak pernah tidurnya satu tahun pagi sudah mulai sekolah sampai siang, siang duhur, duhur istirahat sebentar masuk lagi asar, asar sampai maghrib, maghrib pulang Udhu cepet-cepet langsung jamaah jamaah langsung ngaji sampai isak isak kemudian ngaji belum makan langsung jam belajar jam belajar sampai jam 9 jam sembilan baru makan makan terus belajar lagi terus baru bisa tidur sebelum subuh harus sudah bangun kenapa karena rebutan air udhu rebutan mandi ini itu terus bergulir setahun ini bikin badan kurus badan kurus jadi kalau pondok saatnya gemuk-gemuk ini ada kesalahan ini itu terjadi, begitu saya merasakan seperti setahun, sabar, sabar sabar, Allah wakbar setahun itu ternyata begitu saya pulang saya gak kuat, saya mungkin mau pindah pesantren begitu saya pindah pesantren beneran yang belajarnya hanya dua kali hanya maghrib dan sekolah kemudian kelas saya main-main dan sebagainya, saya gak tahan ini otak saya banyak nganggur ngapain satu bulan gak ada, saya pindah pulang saya pindah kembali lagi ke sana kuat saya asal Kenapa? Otak saya gak difungsikan dengan baik Kalau begini ya saya stay 3 tahun gak tahu apa di sini gitu. Karena itu seorang yang ingin-ingin benar-benar sukses harus benar-benar sabar Otak jangan dibiarkan nganggur terus ini. Jadi gak ada <tuh> harus gelisah terus dengan waktu Gelisah dengan sabar Gini. Sabar, sabar, sabar itu contoh seperti itu. Nanti sabar, nggak punya uang juga harus sabar. Kalau di sini nggak mudah darur kalim ini, nggak ada yang nggak punya uang. Kalau nggak punya uang, tinggal kita Ustaz Tata, beres. Kalau kita dulu nggak punya uang juga, kalau di sarang itu kiriman pas-pasan. Kalau sudah jatahnya habis ya udah puasa. Sabar, was tibarin, wah bulu ketin. Pengen belajar, pengen pintar harus ada bulunya, ada bekalnya. Berkal itu barokah Tapi yang harus yang halal tadi Terus Wa -ustad Mengikuti petunjuk guru Petunjuk guru artinya bagaimana Artinya bisa mengikuti dan mendapatkan Keberkahan dari para guru-gurunya Lah Keberkahan guru itu hanya bisa diraih dengan Tiga perkara Bisa diraih dengan Tiga perkara Apa? Suhbah, mahabbah, toniqah Suhbah, mahabbah, dan Torilqoh Apa itu suhbah? Suhbah itu artinya mengikuti terus Artinya tidak pernah absen sedikitpun Sekalipun dari Majlis-majlisnya guru pengajian-pengajiannya Dengan guru Suhbah Terus berusaha tidak ikut tinggalkan ilmu Walaupun sedikit Suhbah, mahabbah Hari Ada kecintaan Cinta guru, cinta ilmu itu orang-orang yang bisa mendapatkan ustar, keberkahan suhbah, mahabbah, tarikoh, ada cara-cara yang diajarkan guru yang diikuti, suruh dikir ya dikir, udah apapun yang terjadi, walau alam nanti, lakukan saja itu makanya lihat, keberkahan ilmu-ilmunya ulama-ulama dahulu suhbah, apa? mahabbah cinta dan itu. Mana nak bukunya? kau enggak bawa buku? Enggak punya buku. Hah? Buku tulis, perkita biasa persebelin, harus bawa buku. Aval tadi udah ajarkan semuanya? Enggak, tulis. Cepat kan, mana ini belikan buku. Ya. Buku tulis atau rilkoh itu bisa justa watuli zamanin dan harus panjang waktunya ya Mondok dua hari ya dapatnya ngaji Senin Kamis ngajar kemudian Sabtunya libur terus tuli zaman harus panjang waktunya lihat Kiai Abdul Karim pendiri pondok Lirbohya itu pun nyantrinya sampai berapa usia 40 tahun masih nyantri Hai kenapa guru-guru kami nyatuhnya lama-lama semua kenapa karena ya seperti itu dengan lamanya waktu juga banyak ilmu makanya Gaza ya Gaza harus mondok 16 tahun harus mondok 16 tahun kurang berapa tahun Gaza? 16 tahun lagi maksudnya dari sekarang ya kalau bikin jadi benar-benar ulama yang benar-benar ilmunya apanya benar-benar barokah bukan cuma ilmunya banyak tapi apapun barokah harus apa? tulis zaman, harus lama. Itu. Insyaallah. Jadi benar-benar menjadi orang yang berkah ilmunya. Jadi enam perkara tadi harus benar-benar kita jaga ketika kita belajar ingin mendapatkan keberkahan ilmu. Itu harus sering diulang-ulang, diingatkan terus agar apa? Kita benar-benar mendapatkan apa yang kita raih tadi. Tadi apa saja yang pertama? kecerdasan kecerdasan untuk meraihnya dengan tiga perkara apa? niat. yang kedua bekal yang halal yang ketiga doa orang tua orang tua ada dua, ada orang tua nasaban dan orang tua ilman orang tua secara nasab, berarti orang tua beneran dan orang tua ilmu, siapa? guru, guru. yang kedua yang kedua wakil harus sungguh-sungguh Bagaimana sungguh-sungguh contohnya terus belajar berarti tidak pernah menghiasiakan waktu malam untuk apa belajar dan belajar kepada Allah, Allah Mustahil orang mulia tanpa sholat apa? malam. Wasdibarin <tus> sabar harus sabar. Terus yang ke sembilan yang, yang ke sembilan yang ke M Pak apa, apa? bekal bekal sedikit yang penting nggak lama yang halal yang penting syukur banyak halal. Wah puluh ketiga Insya Tuhan Ustaz petunjukku. Guru, petunjuk, guru harus bisa diraih dengan Tiga apa? Suhba Mahabba orikoh. Ini, itu penting Ini kalau dibuat pengajian, lima hari gak selesai Tapi dipondekkan aja, terus yang terakhir apa? Watuli Zaman, masanya Lama kalau ingin jadi oh, orang Masa lama itu sebenarnya Santri itu tidak boleh meninggalkan pesantren ke kecuali dari izini Gurunya, kalau di Sarang itu nggak ada orang meninggalkan pesantren tanpa izinnya guru sudah boleh boyong belum boyong itu meninggalkan pesantren belum ya udah balik makanya di Sarang itu nggak boleh meninggalkan pesantren lalu sudah lulus kecuali alasan salah satunya satu alasan yang pertama nikah atau yang kedua pindah ke tempat pendidikan lain yang diristui guru kalau di Sarang dulu yang diristui guru pindah itu e, ketiga alternatif satu ke pondoknya Abu Yaqib Nati Banten itu kalau mau, ya disaran mengizinkan silakan ke sana nggak apa-apa, menyempurnakan ilmu ke sana. Kenapa? Karena di sana diajari ilmu hidup, ilmu hidup, atau belajar melanjutkan ke luar negeri, atau yang ketiga melanjutkan ke pondok-pondok tahfidz Quran yang mu'tabar, yang dianggap oleh para ulama diakui keilmuannya sangatnya, Di diantaranya itu kudus, terus apa? E, mana itu? Kerapian Dan murid-murid mereka Yang sudah dapat sanat Atau ke Abu Yardim tadi juga ke Kelabatan, Banten Itu itu yang boleh keluar Hanya itu Atau mati, ya mati teman harus keluar ya <gifat> <gifat> Dan disini Kalau belum diizinkan itu Sebenarnya seperti itu Watuli Sahabat. Wah insya itu Ustadz tadi itu semuanya harus dilakukan Baik eh, Para sahabat sekalian Alhamdulillah Jam 6 Melanjutkan hal, tadi Sampai Ustadz ngajinya biarin Kita latih gunung nafsu kita Ngantuk-ngantuk gak apa-apa Sekarang ngantuk lama-lama juga ketika bangun Di tengah ngaji insya Allah. Terus sampai mana? wafatnya cucu Fahnya cucu Rasulullah kemarin data terangkan siapa perawinya siapa Usama siapa Zaid bagaimana ceritanya Usama bin Zaid bagaimana pernikahan Zaid dengan Zainab bintu jahsin Sayyidah Zainab bintu jahsin Zainab dengan siapa Ummu Aiman Barakatul Habasyah ditulis makanya ditulis Siapa putrinya Rasulullah, Rasulullah Zaidah mengirimkan utusan ke Rasulullah memberitahukan anaknya meninggal dunia. Faar salah yukri usala wayakulu. Kemudian Nabi mengatakan Inna lillahi ma'akhud walahu ma'atta wakullu indahu bajarin musamba. Nabi mengatakan, sampaikan kepada putriku Sesungguhnya Innalillahi ma ini Milik Allah Sesungguhnya milik Allah Ma'akhodha Apa yang akan diambil oleh Allah Artinya Nabi dengan kalimat ini ingin mengingatkan Anak yang ada di tangan kita Harta yang ada di tangan kita Ilmu yang ada di tangan kita Hakikatnya itu semua kan pemberian allah. Ketika pemberian allah milik siapa? Milik allah. Allah bebas mengambilnya kapanpun. Jadi makanya lihat kisah sahabat umum umum salamah ya. Ketika anaknya meninggal dunia, suaminya sedang bepergian. Kemudian apa yang dilakukannya? suaminya pulang malam anaknya di, yang sudah meninggal tadi ditaruh di kamar seperti orang tidur dia kemudian macak cantik macak macak itu apa bersolek berdandan cantik begitu suaminya pulang masuk rumah langsung ditanya bagaimana anak-anak kita alhamdulillah sudah ditidur namanya meninggal tuh dia kemudian dia mengajak suaminya Malam itu juga yang baru pulang Berhubungan suami istri Dia tampil cantik depan suaminya Setelah berhubungan suami istri Baru kemudian dibilang Apa? Tanya dulu dia Suamiku bagaimana pendapatmu Kalau ada orang menitipkan Barang kepada kita Kemudian dia ingin mengambilnya Kita berikan atau tidak? Oh harus kita berikan Ini kata su suaminya Bagaimana hukumnya kalau kita enggak mau memberikan? Tidak boleh harus diberikan. Baik. Lalu dia bilang, "Suamiku, Allah Subhanahu wa taala menitipkan anak kepada kita benar, benar. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak tidak untuk mengambilnya, berhak. Suamiku, malam ini sebelum kau pulang, titipan Allah anak kita meninggal dunia." Itu yang siapa anaknya namanya? Apa itu? yang dijudi dalam hadis terkenal itu apa eh ma'adha fa'alan luher itu ya ada baik bahwa hadis ini. anak kecil yang main-main burung dengan Rasulullah gitu loh itu anak kecil itu meninggal dunia kemudian suaminya marah kamu itu saya pulang kerja katanya anak saya bagaimana kamu bilang tidur Malah kamu, saya, kamu ngajak saya berhubungan suami istri ini kan kondisi berkabung anak meninggal dunia. Setelah berhubungan suami istri seneng-seneng, padahal kondisi anak meninggal dunia. Marah suaminya ini tersinggung. Kemudian masalah ini dibawa ke Rasulullah, mengadu ke Rasulullah. Rasul ini begini istri saya seperti ini. Justru Rasul kemudian membenarkan apa yang dilakukan oleh istri-istrinya. Perpulangnya anak titipan Allah kepada Allah ini adalah menjadi hal yang seharusnya tidak. Sampai menjadikan orang itu kemudian putus asa apalagi menyalahkan Allah. Allah. Jadi innalillahi maakulah sesungguhnya kembali kepada Allah apa yang diambil oleh Allah itu milik Allah. Wa lahu maakbol dan bagi Allah apa yang diberikan oleh Allah wa kullun indahu bi ajalin musamma dan apapun yang di sisi Allah bi ajalin musamma itulah ditentukan waktunya. Gak ada satu pun perkara dunia ini yang kekal. Semua ada waktunya, ada time-nya, ada batas-batasnya harus berakhir. Lihat, ada orang yang gak mati sampai sekarang? Pernah lihat tetangga Anda tua masih hidup sampai sekarang? Kita sudah banyak orang-orang di sekitar kita ternyata sudah banyak yang meninggalkan kita. Wa kulun indahu bi ajaalin, Bismillah. Ini baru kemarin dua hari yang lalu sudah berapa orang yang meninggalkan kita ada dua orang di dalam apa di wilayah kita ini meninggalkan kita siapa tahu besok juga ada lagi tidak tak di semuanya ada waktu-waktunya oleh karena itu kata Rasulullah falsbil wal tahtasib maka bersabarlah dan carilah pahala alat atas sabar itu kepada Allah artinya jadikan musibah yang menimpa atau apapun yang terjadi dengan kehidupan kita dengan sikap sabar dan kemudian menjadikan itu sebagai media untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini fa'ar saltu ilaihi tuksimu alaihi layat yanha. Cerita itu kemudian disampaikan pesannya Rasulullah kepada putrinya yaitu siapa Zainab Nabi memerintahkan seperti ini, seperti ini, seperti ini Sabar Cari pahala lukuh dari Allah Kemudian Aku mengirim lagi Pada Rasulullah Dan aku bersumpah Artinya minta dengan sangat agar Rasul berbenar datang Itu cucunya mau meninggal dunia Akhirnya Rasul Ketika datang lagi utusan dari sahabat Sayyidah Zainab Kemudian Rasul datang Faqomak wa ma'arru sa'ad ibn u'bada Wa mu'ad ibn jabal Wa ubai ibn ka'ab ia. Kemudian Nabi datang ditemani Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay ibn Ka bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Nabi datang bersama-sama murid-murid terdekatnya. Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay ibn Ka bin Ka'ab, Zaid bin Sabit ini murid-murid terdekat Rasulullah yang dinamakan dengan apa? Al-Asyha' al-Mubasysyiruna bil Jannah. Sering guru saya menceritakan ini pentingnya seorang ulama seorang ulama itu harus punya murid-murid khusus dan punya murid-murid umum murid yang lebih istimewa dari murid-murid yang lain walaupun semuanya murid, semuanya didoakan kenapa? lihat para sahabat, lihat para tilmir kalau dalam istilahnya Nabi Isa dalam agama Masih itu tilmir ada hawariyun murid-murid istimewanya siapa? Nabi Allah Isa AS dan itu yang akan melanjutkan syariatnya melanjutkan dakwahnya. Sama Nabi Muhammad SAW punya murid-murid khusus siapa ya, 40 sahabat al Bas Syarunah Bil dan Nabi. Ini, itu akan berhasil. Guru saya Syekh Ahmad Kashtarun juga punya murid-murid khusus di atas murid-muridnya yang lain dan dididik lebih. Itu yang kemudian menjadi penerus-penerus beliau. Ini, itu seorang trik dalam sebuah apa dakwa. -da Ini. Wali jaram pun datang, kita melihat para sahabat tadi. Farufi aila rasulillah Muhammad saw asobiu wanafsuu tataqo akok. Kemudian diberikan ini Rasul, ini cucunya Rasulullah yang sudah apa mau meninggal dunia. Putrinya siapa? Zainab. Yang namanya dikatakan ada mengatakan Umar. Sudah mau ngos semasa sudah nafasnya sudah mau meninggal dunia. Sudah nazar. Kaulah asib tuan kamu call ke anda shandun. Jadi aku pun pernah kondisi si anak tadi, kecil tadi itu seperti shadow Nantinya apa? Seperti denyutan apa? Kulit Jadi bener-bener sudah... <gif> Jadi terus sudah mau meninggal dunia Ini nanti juga penting bagaimana yang pernah saya singgung dan Akan saya ulang lagi biar ingat Bagaimana menghadapi orang mau meninggal dunia Jangan pernah membiarkan orang mau meninggal dunia dengan begitu saja Ada il ilmu yang harus kita kuasai bagaimana menghadapi calon mayat dan setelah mayat nanti. Kemudian nanti saya terangkan sedikit itu fa fa'adainahu. Kemudian air mata Rasulullah ketika menyaksikan cucunya mau meninggal dunia, ini keluar air matanya. Ini kelembutan hati. Ini menunjukkan kelembutan hati atau rahmat. Fa qala ya Rasulullah ma Saat Ibnu Ubath ketika melihat Rasul menangis heran. Herannya bagaimana? Lho nah, ini kan kontok-kontokan. Allah harus ridho Kemudian malaikat Rasul kenapa menangis? Faqalat kemudian Rasul mengatakan, "Hadzhihi rahmatul ja'alallahu ja'alahu ja'alallahu fi qulubi ibadihi." Ini adalah rahmat, ini adalah rahmat. Ini kasih sayang yang dititipkan oleh Allah di hati hamba-hambanya. Fa innaman yarhamullahu min ibadihi ar dan subdi Allah itu merahmati hamba-hambanya yang di dalam hati mereka ada rahmat juga. Maka ada hadis musalsal bil aid, musalsal rahmat, hadis yang sambung-menyambung meriwayatkannya seperti itu. Biasanya diberikannya pada hari Idul Fitri itu ada hadis musalsal bil rahmat atau musalsal sambung-menyambung kasih sayang. Tapi tapi mengatakan dalam hadis kursi, apa dalam sebuah diskusi irhamu man fil ardi yarhamukul man fis jarhamukum bam kasihi orang-orang yang di bumi maka Allah akan mengasihimu ini jadi untuk mendapatkan rahmat Allah kita juga harus punya hati yang rahmat ini dan orang Nabi menanes ini bukan karena apa bukan karena tidak rito dengan kata-kata dari Allah tapi karena rahmat makanya banyak da'i itu beranggapan yang salah atau kurang tepat ketika nabi mengatakan nabi sedih karena ditinggal oleh istrinya dan tinggal oleh pamannya, karena ditinggal matinya, bukan kesedihan nabi Muhammad SAW itu karena apa? karena takut khawatir dakwahnya akan menjadi tidak lagi semulus selancar ketika masih ada paman dan istrinya, di kesedihan beliau di atas kesedihan Rahmat biasa, tapi apa kepada intinya dak dakwa. Itu yang perlu jua Dan ini Rasulullah Muhammad SAW nangis, makanya nangis itu penting. Orang yang enggak bisa nangis itu hatinya keras. Ketika hatinya keras, bagaimana Allah memberikan rahmat kepadanya? Ini, maka sering-sering menang menangis. Dan salah satu media yang saya ceritakan itu bagaimana membuat kita hati kita lemah itu dengan apa? Mengusap kepalanya anak yatim. Ya tuh. Dengan perusahaan Jangan musap-pusap saja ya Kalau perlu dikasih aplop ya <SILENGALAN> Mana sih itu? Tidur so. ya, Ini arti di rumah Ini buktinya kemarin ketika bunda-bunda ngajarin anak-anak mengenal diri sendiri kita nangis kan Tahu kan kalau oh, siapa saya Orang tua saya mana gambarnya ini sudah meninggal dunia kasih alfa th oh ini kan akhirnya kan mengingatkan itu rahmat itu mengingat saja itu bisa nangis makanya silahkan yang jarang nangis itu banyak anak yatim, timbulus kepalanya ya jangan dilus aja ya dilus dengan kasih sayang dan siapkan amplop kita kasih amplop di amplopnya itu dibuka, anda belum bentuk. Silakan coba lagi lah ini. Si kata anak yatimnya, aduh Aidung. Jadi ini menjadikan rahmat. Itu, itu rahmat. Jadi orang menangis ditinggal keluarganya, terdekat boleh tidak? Boleh. Itu sifat rahmat yang tidak boleh itu sampai menangi sampai mengungkit-ungkit siapa yang meninggal dunia oh, suamiku nanti saya gimana kalau kamu meninggal dunia nanti saya ikut siapa dan sebagainya kamu orang yang baik ada sampai sampai kadang-kadang copet-copet -kadang pakaiannya dia perempuan ini saya nanti ditinggalkan saya nanti bagaimana dan sebagainya Allah kalau enggak mau ditinggal suaminya saya masih ingat, apa itu Agim cerita itu kalau nggak percaya kalau masih rewel nggak mau ditinggal suaminya sudah taruh mayatnya di atas di dalam kamar kemudian silakan Bu silakan suaminya di kamar silakan apa itu eh, curahkan perhatiannya semuanya ke kamar saya tutup dari luar nggak evet. <laughs> mau kenapa itu lagi se gitukan ada apa Bu itu kan gimana mau ikut <economies> mau tidak tidak nah, mah, tidak ada orang mau masuk ke liang lahat lah. cinta apapun seseorang Kata hatim al-asam itu Tidak ada yang mau menemani orang yang dicintai Masuk ke dalam liang lahat Pernah ada seperti itu? Ibu suaminya meninggal Kemudian ikut, saya ikut ke dalam liang lahat Tidak percaya Apalagi laki-laki, ala bohong semua itu 40 hari, nyari yang lah Ada yang lain Gitu kan ya, nyari yang lah seperti itu itu itu rahmat jadi boleh kita menangis karena bentuk rahmat kita kasihan kita kepada orang yang meninggal dunia. lah bagaimana ketika kita menghadapi orang yang mau meninggal dunia silahkan pokoknya ini harus melawan nafsu bagaimana hatinya ini kok nggak saya selesai, selesai ngajinya silahkan nafsunya harus dibunuh di sini kali-kali -kali. yang pertama Ketika mayat itu sudah mulai nazak sudah eh uh, gitu, pernah dia pernah naza belum? Belum. Pengen melihat? Datang ke rumah sakit banyak itu. Disunahkan ketika sudah mulai nazak untuk dimiringkan ke sebelah kanan, menghadap kid kidblad. Ini ilmu bagaimana menghiburkan orang yang mau meninggal. Sekiranya kalau dia miring itu nggak hadap kid Berarti begini dibirikan atau kalau nggak bisa kita terlentangkan berarti nggak ada begini di sini kemudian bantalnya ditinggikan sehingga mukanya menghadap kiblat ini ilmu penting ini kadang-kadang kan besar mahal dilihatin aja sudah belum bahkan sudah belum ini <tik> <tik> aduh tunggu ternyata ya ini ilmu yang kedua pak maksudnya ya pertama timbiringan begini menghadap kiblat karena atau diletakkan begini tapi kepalanya ditinggikan sehingga melihat kiblat. Ki, Kenapa kiblat? Karena itu arah kiblat dia, arah paling mulia. Jadi menghadap kepada Allah. Yang kedua, sudah dikosisikan seperti itu talqin. Tapi mengatakan dari hadis Sahih Muslim hadis nomor 916 dan 917, lakinu mautakum la ilaha illallahu lakinu bimbing ditalqin dengan mulut kita. La ilaha illallah La ilaha illallah Jangan campuri kalimat macam-macam La ilaha illallah saja Jangan campuri Ayo pak La ilaha illallah Ayo La ilaha illallah Nanti takutnya apa? Dia kan dalam kondisi, sudah mau menikah dunia Nanti begitu bangun Ayo Nanti bagaimana? Akhir kalimatnya malah bukan la ilah lo tapi kalimat al? Ayo Atau main-mainnya malah jengkel Ayo pak, la ilah allah Ayo tak, ayo Begitu dia dibentak-bentak gitu sadar <tik> Ini Jadi kalimat la ilah tanpa diambil air apa pun langsung aja La ilah Ustaz dari dia sudah menjamkan mata, enggak apa orang mau meninggal itu ya memang seperti itu. Tapi ingat, Allah itu bisa. Ketika orang itu orang benar-benar dikehendaki Allah, baik kita tuh enggak usah kan mentalkin. La ilaha illallah. Jangan cepat-cepat juga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Ini orang itu terjadi keanehan kalau mau meninggal dunia itu kalau Allah benar innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan dengan akhirnya. Dia itu sadar, Kemudian buka mata lah lah itu orang ya. ini Allah mengembalikan itu terjadi itu hadis, ini yang kedua langkahnya yang ketiga ada kalau ada yang lain seorang lain lagi Allah kalau sudah tadi lagi Allah kalau sudah bicara jangan diulang lagi sudah pada lagi Allah ber, udah diam tinggal nungguin baca ya yasin bacakan yasin atau ada yang lain yang baca yasin sampai dia mengucapkan lagi kalau sebelum mengucapkan terus pimpin terus kau sudah mengucapkan jangan disuruh lagi. Nanti jengkel dia. <guluh> sudah kok gitu kan? Pas sudah kok mati. Dan akhir kalimatnya sudah. Jadi <guluh> kita akan kehilangan kesempatan apa? Maka naik akhir kalimatnya ilah ilah ilah takolanjan yang akhir kalimatnya ilah ilah masusur sudah. Apa yang terangkan? Dan bagaimana kalau kalimatnya Allah Allah ulama berkatakan tidak beda yang diajarkan Rasulullah itu la ilaha il kalau Allah Allah ya itu baik tapi tidak masuk dalam hadis yang ini jadi kalau membibit mayat jangan Allah Allah iling banget nyebut Allah Allah jangan ya, berpendapat takut sehanyalah sehanyalah ilah takut itu katanya ya kalau takut bisa naik motor juga ban kecelakaan uh -huh. sudah nggak usah nggak apa-apa la ilaha il Allah. itu ketakutan yang apa yang gak berdasar. berdasar karena kalau takut dan takut eh jangan naik motor, kenapa banyak yang kecelakaan loh gak jadi naik motor jangan naik pesawat, Herkules nyasar belah ini kan dengan... jadi kalau misalnya la ilaha keburungan hingga itu urusan lain urusan lain la ilaha ilah. khusnuddan wah itu di dalam hal jadi <laughs> jadi kalau Allah, Allah ini tidak sama ini ulama mengatakan seperti itu ini yang kedua bacakan suratnya Yasin. Ikra'u ala mautakum Yasin itu hadisnya Abu Dawud hadis nomor 3121 Ibnu Hibban dan Musnadnya 720. Jadi orang mau meninggal dia bacakan Yasin itu menjadikan tenang mundar. Kalau masih sulit bacakan surat apa? Ar-Ra'd. Surat Ar- Ar-Ra'd. Kalau masih sulit bacakan surat Ar Ar-Ra'd arah itu berapa? 12 atau 13? -at, 12 atau 13? <tik> Hah? 13 13, Ar arah bacakan surat arah itu kalau masih sulit karena ada yang ya Allah, makasih yang mau meninggal itu ya itulah Allah memperlihatkan susah banget bacakan arah cepet tapi kalau ada orang hidup, kita bacakan arah biar cepet belum ah, <tik> <tik> <tik> enggak? ini kita mau bunuh orang yang <tuk> itu arwahnya itu rahasianya nggak tahu kalau emang susah yasin masih belum masih masih susah keluarnya bacakan arwah itu selesai cepat meninggal cepat kalau nggak percaya buktikan saya yang mau dibacakan <tuk> <tuk> ini yang ke keempat orang yang mau meninggal dunia ini kembali ke orangnya dia harus banyak bersulatan dengan allah kalau kita ingatkan Pak, sebelum meninggal Allah ya, ingat Allah itu Maha rahmat, Maha Rahim. Yang penting insyaallah lah orang muslim pasti masuk surga, pasti diampuni oleh Allah. Jadi, dalam pikiran kita harus husnudzon yang mau meninggal husnudzon dengan Allah. Prasangka baik dengan Allah kenapa? Karena Rasul Allah mengatakan Allah berfirman dalam hadis kucingnya, kucing kudusi Rasulullah, ana ildoni atbi. Saya itu sesuai dengan prasangka yang Bapak kataku. Jadi, orang kalau husnudzon dengan Allah Jadikan miskin, Husnudon. Kok miskin terus ya? Kuda perasaan kabai kaca. Oh, mungkin miskin ini terbaik untuk anda. Kan kaya mungkin tidak benar itu. Jadi kan tak laku-laku, Husnudon. Tak laku apa? Oh, mungkin Allah ingin memberi yang terbaik. Yang terbaik ini belum lahir. Hei, tuh Husnudon. Husnu, Husnud, Husnudon dengan allah, allah belum lurus ya. Terus itu yang mau meninggal Sekarang bagaimana ketika meninggal? Sudah TAK meninggal dunia Apa yang dilakukan? Yang pertama kali TAK DUMILU AYINAII Langsung tutup matanya Terus ketika meninggal dunia Dilihat nadinya sudah enggak ada Terus napasnya sudah enggak jalan sudah Berdetak Kemudian ditutup matanya TLE Kok saya sendiri? Orang lainnya TUTUP DEL Gitu ya <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> orang de. Ini orang DEL perlu latihan ini ya? coba, udah nah. belum, belum selesai belum il. itu. itu mata nyetel. setelah itu nah. sheda liviagi bisoba bi ini diikat, diikat. Nah. jangan pakai tambang ya. pakai <laughs> kain. Nah, kenapa? kalau ini mayat itu kalau nggak suka ditutup matanya, nanti melotot. karena kan kerugian begini kan keluarnya. matanya mengikuti. Ter. kalau nggak ditutup nanti melotot, kini menakutkan. Mana jamaah saya cerita itu saya pernah lihat orang mati itu matanya melotot begini bagaimana? Wah, itu ketika, -ketika meninggal harus ditutup. Itu, itu kalau terlambat bahaya. Kan melotot begini, ini mulut kalau enggak seperti ditutup begini kan menganga. Oh, menakutkan sekali. Segera diikat ya, disiapkan. Jangan pakai tali plastik, rapiah itu juga jangan. Pakai apakah? Kain. Kain putih misalnya. Terus Nabi memperhatikan seperti itu ketika Abu Salamah meninggal dunia Hadisnya dalam Sahih Muslim 920 Yang kedua, setelah mata ditutup Ini diikat Pergelangan-pergelangan di tubuhnya Tangan, kaki, ini harus segera dilepaskan, Diatur Biar sudah seperti orang sholat boleh Atau diluruskan, kalau tidak segera Ini akan kaku Ada orang di daerah saya itu Meninggal tidak ketahuan, kasihan Kakinya melipat ini karena dia nazaknya mungkin kurang bau bagus, jadi kakinya sampai terhantu, terlipat, matanya melotot, mulutnya menganga, menakutkan sekali. Sudah gitu kan, pot dan pot diurus bisa. Makanya orang meninggal terus ditunggu, ya. Itu penting segera dilurusin, apa dilemes-lemeskan itu. Yang ketiga, segera perut ini harus diberi kasih sesuatu yang agak berat. Kenapa? Kalau nggak nanti apa? membusung perut itu, buncit nanti perut itu. Harus diktekan dengan apa? sesuatu yang berat, agak berat. Agak berat, jangan berat ya. Ambil batu itu itu. apa? Ini benar gak itu. Sudah benar itu. Kasih ya berapalah sekiranya kiranya tidak akan terjadi pembengkakan. Yang keempat ini kemudian yang keempat adalah apa? Mencopot pakaiannya kemudian diletakkan di atas tempat tidur yang ini agak tinggi jangan rendah, agak tinggi, tinggi gak apa-apa itu jangan langsung begini ya, dinaikkan sedikit nah ini cara menidurkannya bagaimana? menghadapkan ke kiblat seperti tadi, ditinggikan kepalanya menghadap kiblat atau dimiringkan tapi tak susah ya, meninggal ya jadi diarahkan ke kiblat, jadi begini yang kepala agak tinggi biar dia tetap menghadapi ya. ini, Itu apa Cara-cara ketika mau menghadapi Orang mati dan setelah meninggal Dunia ini ilmu Jadi kalau nanti ketemu menghadapi orang mati Dan ilmu itu harus diamalkan ya Biar manfaat Silakan nanti Mencari orang mau mati Kemudian lihat ya. Itu adalah Ilmu menghadapi orang mati, Jadi nah, sini belum, harus ada pelatihan nanti guru SMA Maya. Bang Fedi akan menyiapkan namanya keranda. Saya sudah menyiapkan tutupnya yang hijau itu sudah ada. Karena dalam hal ini belum ada keranda, Maya. Kalau tutupnya sudah ada bang Fedi di rumah saya yang hijau itu. Kalau perlu nanti keranda ditaruh di depan pintu masjid. Berarti ya orang mau masuk ingat mah mati. Ya. Nih belum punya keranda di sini ini ya Jadwal. Jadi harus mulai dipikirkan bang Burhan punya tempat keranda mayat. Itu. Baik e, para jemaah sekalian, sekarang sudah hampir setengah tujuh, Insya ilmu-ilmu yang lain tentang bagaimana membawa mayat, bagaimana memandikan mayat, kau pernah saja semua kan? Cara memandikan mayat, cara-caranya, bagaimana mendudukkannya, bagaimana, terus tidak pernah saya kaji semua di sini di kajian ilmu fikih itu bagaimana mandikan mayat kan tahu ya? Pegangin, didudukan, yang terutama itu. Terus bagaimana membawa mayat ke kuburan, bagaimana membuat kuburan, bagaimana berdoa untuk mayat semuanya sudah pernah dikaji di sini. Bisa dilihat ulang e, apa? Mungkin juga ada rekamannya bisa dilihat ulang. Intinya para jamaah sekalian, para sahabat sekalian, e, kematian itu hadis ini mengajarkan kepada kita, kematian itu pasti akan terjadi. Yang kedua, perlu ilmu untuk menghadapi orang yang mau meninggal dan setelah meninggal ada ilmunya, yang ketiga orang yang merasa sedih kehilangan, orang yang apa dekat dengan kita, itu sebenarnya boleh, tapi bukan karena menyalahkan Allah, tidak boleh berlarut-larut ini bentuk rahmat kita, nangis boleh rahmat kita, yang tidak boleh adalah sampai mengumpat-umpat atau sampai apa menyobek-nyobek pakaian, rambut dan sebagainya itu adalah uh, tradisi jahiliah yang tidak perlu lagi ada dalam tradisi kita tradisi is Islam ini. Terus yang kelima apa? Nanti dalam kondisi takziah itu takziah itu kalau orang dekat tidak boleh setelah 3 hari. Kalau orang jauh darurat boleh. Kalau dekat itu takziah itu 3 hari. Kalau tetangga di Baligond atau atas itu dari sini hari keempat baru datang aduh bu kasih saya itu bener-bener langsung kawa, ibu bapak baik gini gini gini gini ini ga boleh jam hari kenapa dia jadi ingat lagi sedih lagi kan sudah tiga hari kan sudah mulai hilang kan dan mulai berganti dengan aktivitas diingatkan lagi hari keempat hari nangis, nangis nangis datang lagi besoknya hari kelima nangis terus suaminya empat puluh hari nangis terus berdatanya bergantian. Ini sudah kalau tak istilah kecuali darurat artinya darurat itu belum bisa datang karena hu huzur ini apa. -apa. Baik, para jamaah sekalian Mari kita akhiri pengajian kita pagi hari ini Dengan membaca kalimat La ilaha illallah 11 kali Agar apa kalimat ini benar-benar Menjadi kalimat yang akan Menutup kepulangan kita Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Abudhu l'zikri fa'alam Annahu La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah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 La ilaha illallah La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kalimatu Hakkina layihah nahhiyah wa'aliyah namutu wa'ana wa bihanu ba'asu insya'allahu minal aminin Allahumma sabbit ilmaha fi kulubina Allahumma sabbit ilmaha fi kulubina Allahumma sabbit ilmaha fi kulubina Waj'al akh, waj'al haa akhira kalamina Indalikaika ya ilhana ya Allah Kalimata la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Mari kita akhiri dengan doa promatudini subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh